Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd Am wa amsal mulku lillah Walhamdulillah ila La ilaha illahu wa ilahin nushur Bapak ibu pendengar radio suara pacitan Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan nikmat umur panjang kepada kita sekalian Sehingga masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan yang tentunya sudah kita niatkan dari awal untuk senantiasa mengharapkan rida Allah dan kita juga berdoa di akhir Ramadan nanti kita bisa menggapai derajat la'allakum tatta'kun sebagaimana tersurat dalam Al-Baqarah 183 oleh karena itu bapak sekalian malah kita senantiasa menjaga niat ini dengan seluruh-selurusnya sehingga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam segenap sahabat, keluarga dan kita juga berdoa semoga menjadi bagian umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna salat salat yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan sehingga ibadah itu betul-betul memberikan bekas bagi kita. Tidak hanya sekedar ritual yang kita lakukan Lima kali sehari untuk salat wajibnya akan tetapi setelah salat itu efeknya akan bisa kita rasakan. Bapak Ibu pendengar rahimakumullah, salat merupakan amal ibadah yang sangat sering kita laksanakan setiap hari. Bahkan di antara waktu-waktu wajib pun kita sudah melakukan Salat Sunnah Tato'uk atau Salat Sunnah Rawatib untuk melengkapi amal Salat Wajib kita. Akan tetapi dengan seringnya kita melaksanakan ibadah Salat ini, apakah kita sudah melakukan evaluasi? Kira-kira hati kita tambah tentram atau tidak saat Salat ataupun setelah melaksanakannya? Nah, oleh karena itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan untuk mencapai ketentraman hati ini sehingga Salat itu meninggalkan afar atau bekas Dari yang kita kerjakan Bapak Ibu Rahimahullah Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita Untuk sholat lima waktu Sebagaimana ters, e, tertulis Dalam surat Al-Isra' 78 A'udzubillahimna syaitanirrojim Aqimis sholata liduluki Shamsi ila ghasakin layli Wa quran al-fajr Inna quran al-fajr ikana Masyhuda Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam Dan dirikanlah pula sholat subuh Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat Bapak Ibu rohamanku Allah Selain itu Yang menjadikan kita melaksanakan sholat lima waktu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah melalui Rasulnya Adalah firman Allah dalam Anisa An 103 Inna sholatakanat alal mu'minina kitabam maukuta Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya waktunya atas orang-orang yang beriman Oleh kerana bahwa sekalian, kita tidak boleh melaksanakan sholat sesuai dengan keinginan kita Akan tetapi ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah berdasarkan pergerakan matahari Sehingga kita bisa tahu apakah sudah saatnya sholat zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya Karena sesuai ayat ini, sungguh waktunya sudah ditentukan bagi orang-orang yang beriman Bapa Ibu Rahimahumullah Dalam sholat itu ada beberapa poin Sebagaimana saya sampaikan di depan tadi Yang perlu kita lakukan Atau kita persiapkan sebelumnya Sehingga sholat kita punya makna Antara yang pertama Kita mempunyai keikhlasan Jadi eh, pendeknya dalam melaksanakan sholat itu Sudah merupakan sebuah kebutuhan Yang kita lakukan dan di dalamnya itu ada unsur ikhlas Bukan sebuah keterpaksaan Hendaknya kita sekalian memiliki sifat ikhlas Dalam melaksanakan sholat Karena kecintaannya kepada Allah Mengharap keridoan kepada Allah Dan juga untuk tak korup Allah Jadi ibadah ritual Dalam bentuk sholat itu Dalam rangka bukti kita Bukti cinta kita kepada Allah Kemudian kita melaksanakan untuk mengharap ridoanya Dan juga untuk tak korup Allah dan melaksanakannya bukan karena tendensi sesuatu, kepentingan sesaat. Misalkan karena kita e, menghadapi ujian atau anak kita atau e, saudara kita tertimpa, tertimpa musibah, kemudian baru sholatnya diperlama, diperah tidak. Akan tetapi betul-betul pelaksanaan sholatnya itu karena ridlahi taala semata-mata karena mengharap ridho dan cinta Allah. Dan juga ada ada unsur ketakutan. Kalau Allah akan mengazab kita andaikan kita tidak melaksanakan ibadah sholat ini Bapak Ibu rohamakullah Salah seorang ulama besar Ibnul Qayyim al Jauzi berkata Suatu amal tanpa didasari keikhlasan tan Dan tidak sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Diibaratkan bagikan seorang musafir Yang mengisi tasnya dengan kerikil Yang memberatinya dan tidak memberikan manfaat baginya Nah, Na apabila jadi kalau kita salat akan tetapi tidak ada manfaat yang kita dapatkan darinya, kita patut berlindung kepada Allah dari yang demikian. Adapun beberapa rintangan dalam melaksanakan keikhlasan yang sulit diatasi akan tetapi sesungguhnya keikhlasan itulah yang memberikan manfaat yang sangat besar. Jadi memang keikhlasan itu menjadi sebuah eh, permasalahan yang dihadapi oleh seorang muslim ketika hendak melaksanakan salat. Akan tetapi dengan ketabahan dan keikhlasan yang e, diperjuangkan Insya Allah manfaatnya akan dirasakan Sehingga asar atau bekas dari sholat itu bisa kita e, rasakan setelahnya Bapak Ibu rohima kemullah Yang kedua, agar kita bisa menggapai sholat yang tenteram, tenang Yang perlu kita persiapkan adalah ketulusan dan kemurnian cinta kepada Allah artinya saat kita sholat semua pikiran semua perhatian betul-betul difokuskan kepada sang khalik atau Allah Subhanahu Wa Taala sehingga segala macam pemikiran tentang dunia kepentingan-kepentingan sesaat yang ada di kanan kiri kita sekeliling kita sementara kita tinggalkan sehingga bisa kita lakukan sholat itu dengan sempurna baik syarat dan rukunnya dipenuhi sehingga sholat itu bisa uh, khusyuk, bisa tenang, bisa tawaduk, tidak tergesa-gesa. Tentunya juga diiringi dengan uh, tuma'ninah, ketenangan. Jadi Bapak sekalian, kalau misalkan kita sholat 4 rakaat, sementara waktu yang kita butuhkan tuh kurang dari 2 menit atau 3 menit, berarti sholat kita itu belum belum tuma'ninah, terlalu cepat. Sehingga bisa kita evaluasi Bacaan salat yang kita baca Karena saking cepatnya itu Bisa-bisa tidak kita fahami Maknanya Padahal kalau kita perhatikan Sejak awal mulai takbiratul ikhram Kemudian kita baca iftitah Adalah fal inna sholati Wa nusuki wa mahya ya wa mamadi Lillahi rabbil alamin Adalah bentuk kepasrahan Seorang hamba kepada sang khalik Sesungguhnya Ibadahku Hidupku, matiku Hanya untuk Allah Ta'ala Kalau kita sudah berikrar demikian Tentunya kegiatan sholat kita selanjutnya akan lebih tenang Karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu Rahimahullah Sesungguhnya sholat yang kita lakukan itu Ada dua bagian Yaitu bagian lahir dan batin Bagian lahir kita adalah perbuatan yang nampak Serta ucapan yang terdengar Sedangkan bagian batinnya adalah kehusyuan, ketenangan, murokobah atau kedekatan kepada Allah Serta pengosongan hati hanya untuk menghadap Allah Ta'ala Dengan ikhlas, sepenuh hati, tidak berpaling kepada selain Allah Nah, hal ini terkait dengan keadaan ruh kita ketika sholat Sedangkan perbuatan yang lahir berhubungan dengan badan jika terd tidak terdapat ruh dalam solat kita, ibaratnya adalah laksana badan tanpa ruh. Tentunya kita akan malu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang tidak tidak konsentrasi atau tergesa-gesa. Bapak Birohman Alaihissalam, beberapa indikator yang bisa kita lihat atau kita kerjakan, bawa kita tu cinta kepada Allah dan juga e, menyambut seruannya. Apabila terdengar azan. Atau bahkan mungkin sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut waktu sholat Insya Allah, maka kita akan tercatat atau digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mencintai Allah Karena bersegera untuk memenuhi panggilan sholat Dengan tulus, dengan ikhlas, dan itu membuktikan ketulusan seorang pecinta Kepada yang benar-benar dicintainya, yaitu kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Rahmanullah sesungguhnya hal ini Tidak cukup hanya dengan kesungguhan saja Tetapi harus juga diimbangi Atau diiringi dengan mencurahkan semua Kemampuan untuk memperbaiki Menghiasi Membenarkan dan menyempurnakan dirinya Sehingga ketika kita, ketika kita Menghadap Allah itu Pada posisi yang terbaik Jadi alangkah tidak sopannya Kalau kita sholat Sementara kita hanya menggunakan kaos Singlet atau juga e, Baju yang tidak terlalu rapi Mungkin bahkan ada sobean-sobean Ada tulisan-tulisan yang Mengganggu kekhusuan jamaah yang lain Oleh karena Bapak-Ibu sekalian Ketika kita siap untuk mendatangi Sholat, kita persiapkan Sebaik-baiknya Memilih baju yang terbersih, terbaik Kemudian Tempat dan bajunya juga Tidak ada najis Atau sesuatu yang membuat Sholatnya tidak sah Itu dipersiapkan dari awal, nah, Bapak Ibu Rohamahuloh yang berikutnya agar sholat kita ada bekas, ada ketentraman hati, maka uh, Seharusnya atau seyogyanya sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai muslim Untuk mengerjakan sholat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Tanpa mengurangi, tanpa juga menambah Sebagaimana yang e, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Allah tidak akan membenarkan perbuatan yang mengurangi atau menambah kegiatan dalam sholat itu Sehingga Bapak-Ibu sekalian apa yang kita kerjakan itu bersumber pada apa yang dicontohkan Rasulullah Sehingga ketaatanlah yang yang kita tampakkan Allah telah bersumpah bukan termasuk orang-orang yang beriman Hingga kita berpedeman kepada Rasul Saat terjadi perbedaan pendapat Sehingga hanya tunduk atas kebijaksanaan beliau Serta masuk Islam secara kafah keseluruhan Kebijaksanaan yang tidak berasal dari beliau Rasulullah Tidak akan memberikan manfaat kepada kita Dan juga tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah Sebagaimana Allah berfirman Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat Yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami Al-A'raf ayat ke-6 Bapak Ibu rahimahullah Yang berikutnya setelah kita memenuhi unsur ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah kita tulus dan murni karena cinta kepada Allah dalam sholat yang keempat, kita melaksanakan sholat secara ihsan artinya, terkait dengan murokobatullah hendaknya, apabila kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihatnya karena jika kita tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat kita Sifat ihsan ini tumbuh dari kesempuran iman kepada Allah Asma dan sifat-sifat Allah Sehingga seseorang seolah-olah dapat melihat Allah berada di atas langit pada arsnya Memerintah dan melarang Mengatur kekhalifahan Menentukan dan meminta pertanggungjawaban setiap perkara Yang nantinya akan diperlihatkan kepada kita sekalian di Yawmul Akhir Ihsan merupakan pokok dari semua amal hati Sikap ihsan ini mengharuskan adanya kemuliaan, keagungan, ketakutan, kecintaan Berserah diri, tawakal kepada Allah Ta'ala nah, Keberhasilan seorang hamba untuk tak korup in Allah sesuai dengan kadar ihsannya Sebagaimana perbedaan keutamaan sholat antara dua orang yang diibaratkan antara langit dan bumi Meskipun keduanya sama-sama berdiri, ruko, sujud, iktidal, sampai dengan tahiyyat akhir Belum tentu keduanya mendapatkan pahala yang sama Karena bisa jadi antara dua orang itu memiliki orientasi atau niat yang berbeda Bisa jadi yang satu khusuk menghadap Allah Sedangkan yang satu hatinya kemana-mana tidak konsentrasi Nah, dalam surat Al-Ma'un sering kita baca Fawailulilmusallin Maka celakalah orang-orang yang sholat Alladinahum ang sholatihim sahun Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Dari Amr Benyasyir berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya seorang hamba melakukan sholat Hanya seper-sepuluh Seper-sebilan Seper-delapan Seper-tujuh Seper-enam Seper-lima Seper-empat Sepertiga dan seperdua Dari sholat yang diwajibkan baginya nah, Bapak Ibu artinya Bahwa sesungguhnya sholat yang kita lakukan itu Sebetulnya kualitasnya Masih jauh dari yang ideal Akan tetapi tidak membuat hati kita semakin kecil Atau semakin takut Karena eh, sholat kita tidak sempurna Terus kita justru meninggalkannya Tidak demikian Karena dengan kita bersungguh-sungguh Untuk memperbaiki ibadah kita InsyaAllah perubahan terhadap Sholat yang lebih baik itu Bisa kita kerjakan Bapak Ibu Kamuslimun ke Rahimah Kemullah Walaupun kita sudah tiap hari melaksanakan sholat, marilah kita senantiasa untuk tidak bosan-bosannya belajar kembali Jangan sampai ada perasaan bahwa kita sudah merasa bisa, sudah cukup dengan ilmu yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita yang dulu Atau mungkin bapak ibu kita, nenek-nenek kita, dan seterusnya Tetapi marilah kita coba menelaah kembali Kita buka kitab-kitab sholat, kitab sholat ya, kitab Bisa jadi apa yang kita baca itu selama ini hanya bersumber dari hafalan Yang kita dapatkan ketika kita kecil Nah, dengan kita belajar lagi, membuka-buka buku lagi Insya Allah akan didapatkan hidayah Sehingga uh, si sholat kita bisa lebih lebih khusuk, lebih tenang, tidak tergesa-gesa Karena apa yang kita baca, kita fahami maknanya Sejak kita takbiratul ikram sampai salam yang terakhir sering kita dapati di jamaah-jamaah sholat itu para jamaah itu ketika sholat fardiyah, sholat sendirian dalam hal sholat sunnah temponya itu tidak sama ada yang terlihat pelan khusu atau maknulah ada juga yang sangat cepat gitu ya sehingga kadang-kadang e, menimbulkan pertanyaan sama-sama dua rakaat yang satu bisa dalam Tempo lebih dari 2-3 menit Yang satunya hanya 1 satu, satu setengah menit Misalkan Ini menjadi sebuah pertanyaan Apa yang dibaca itu beda Padahal kalau ditanya, ditanyakan Tentunya tidak akan beda Mulai takbir sampai dengan salam Yang membedakan adalah Proses yang dilakukan itu tumaknya apa tidak Bahkan sering kita lihat Belum sempurna rukuknya sudah etidal Atau belum Sampai sujud itu secara sempurna Baru nempel sebentar, sudah duduk Nah yang demikian itu yang Sholat yang tidak khusu Tergesa-gesa Sehingga maknanya menjadi hilang Padahal tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah Dalam surat Toha ayat 14 Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan yang hak selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku Perintah Allah sangat jelas Dengan media sholat inilah Maka kita untuk Melakukan Zikrullah zikir kepada Allah Luqman Luqmanul Hakim Seorang uh, Seorang yang solih Yang namanya tercantum dalam Al-Quran Memberikan didikan kepada anak dan keluarganya Untuk senantiasa menegakkan sholat Bapak ibu bisa cek di Luqman Ayat ke-17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 Kondisi keluarga kita yang paling dekat Ada istri atau suami Ada anak, mungkin ada keponakan Ada anak asuh dalam rumah itu Semuanya harus mendapatkan Porsi perhatian yang sama dalam hal Ibadah kepada Allah Sehingga tidak ada alasan Bapaknya eh, rajin beribadah Ibunya rajin sholat Rajin tilawah, sebenarnya anaknya Sholatnya tidak garu-garuan, tidak dipantau oleh Orang tuanya Ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim dalam Al-Quran Dalam surah Toha ayat 132 Allah juga berfirman Dan perintahkanlah kepada keluargamu Untuk mendirikan sholat Dan bersabarlah kamu Dalam mengerjakannya Jadi keluarga kamu Ditegaskan oleh Allah Dan karena di akhir-akhir ada Kata-kata bersabarlah kamu Dalam mengerjakannya berarti sholat itu memang Butuh ekstra sabar Tidak boleh sambil lalu harus dalam kondisi yang konsentrasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, apabila kita bisa meminits waktu sebaik mungkin dan bisa mengerjakan salat di awal waktu, tepat waktu secara berjamaah, maka kekhusuan itu bisa kita upayakan semaksimal mungkin. Akan tetapi kalau kita mengerjakan sendirian, di rumah, di sela-sela pekerjaan yang menumpuk, tentunya pikiran kita tidak konsentrasi. Sehingga salatnya hanya menjadi Gerakan-gerakan ritual saja yang tidak ada maknanya Dan ini sungguh sayang Waktu kita Yang kita gunakan untuk salat waktunya sama akan Tetapi nilai Yang diperoleh dari ibadah sholat itu Hampir-hampir tidak ada Karena yang ada di pikiran kita adalah Segera selesai sholatnya dan bekerja lagi Nah inilah Sholat yang tidak menimbulkan bekas tuh Karena dari awal Sejak persiapan sholat itu pun Sudah kurang maksimal Bisa jadi waktu sudah mepet Tergesa-gesa Kemudian diburu oleh pekerjaan dan lain-lain Sementara kalau kita sudah berniat Untuk menyiapkan sholat dengan sebaik mungkin Maka sejak sebelum adhan dikumandangkan InsyaAllah hati itu sudah tertata Untuk segera bersiap menyambut seruan adhan Bapak Ibu Rahimullah Berdirinya sholat atau tegaknya sholat Bagi seorang muslim itu sangat penting dan menjadi titik tekan oleh Rasulullah. Karena solat adalah tiang agama. Siapa yang tidak mengerjakannya berarti dia meruntuhkan agama ini. Kalau ada orang Islam mengaku beridentitas Muslim, tetapi tidak mau ibadah solat, meskipun dia punya tabungan kegiatan sosial yang luar biasa banyak dan diakui oleh masyarakat, maka di hadapan Allah kewajiban tadi itu belum gugur. Artinya dia masih punya kewajiban yang belum dilaksanakan Yaitu sholat Nah, ibadah sosial yang dilakukan itu Tidak sebanding dengan ibadah mahluh Ibadah wajib yang dibebankan kepada kita sebagai muslim Untuk mengabdi kepada Allah dalam bentuk ibadah sholat ini nah, Rasul uh, memberikan peringatan kepada kita As-sholatu aiman tu Sholat itu adalah tiang agama Faman aqa Fakot atau Madin, yang mengerjakan, yang menegakkan, yang menjaga solat itu dengan sebaik-baiknya, maka dia menegakkan agama ini. Waman tarokah dan siapa yang meninggalkan, tidak peduli, tidak ambil pusing, mau solat apa tidak, tidak ada rasa bersalah. Fakot ada Madin, maka runtuhlah agama ini. Bapak ibu, kalau kita membuat pilar tiang dalam rumah kita. Apalagi kalau misalkan berlantai lebih dari satu Maka persiapan pilar itu sudah menggunakan kualitas besi yang terpilih Kemudian dicor dengan bagus Dibagasting dengan bagus Dan hasilnya pun akan menjadi kuat Akan tetapi kalau pilar itu diabaikan pengerjaannya Kualitas besinya kurang standar Pakai besi yang kecil Maka tumpuan menjadi berat dan bisa jadi bangunan akan runtuh Itulah ibarat sholat yang, di, yang dicontohkan Rasul kepada kita Bapak Ibu Rahmanullah Identitas kita dengan orang-orang kafir Itu juga bisa dibedakan dengan Aktivitas sholat yang kita lakukan Batas antara seorang muslim dengan Kemusyrikan dan kekufuran Adalah meninggalkan sholat Hadis riwayat muslim Maka sesungguhnya orang-orang yang dengan sengaja tidak sholat Dengan sengaja menggampangkan meninggalkan sholat Maka dia sudah tidak punya batas lagi apakah orang ini muslim atau tidak Karena sungguh orang-orang non muslim itu tidak mau peduli dan bahkan mereka tidak ada perhatian untuk sholat Karena memang itu tidak, tidak masuk dalam ranah pikiran mereka Nah kita yang beragama Islam Sudah bersaksi kepada Allah Untuk senantiasa mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita Dan Rasulullah adalah kutulah hasanah kita Tentunya harus bisa memberikan bukti Bahawa salah satu bukti kita Sebagai orang Islam adalah Salat ini Insya Allah Dengan ibadah yang kita lakukan itu Identitas kita sebagai Muslim Akan semakin jelas Orang-orang akan menilai kita itu Dari ibadah yang kita lakukan dalam hadis yang lain Rasul bersabda perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat maka barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia kafir masya Allah nah untuk bilam artinya orang muslim yang e, sengaja meninggalkan sholat apapun alasannya ya apakah dia karena memang sudah bosan atau karena e, Sibuk Kemudian sampai meninggalkan uh, salatnya Hanya mengutamakan pekerjaan duniawinya Maka Bisa jadi jatuh ke dalam Kubangan Orang-orang kafir Bapak Ibu Rahimahkumullah Yang terpenting lagi Yang mendasari kita untuk Senantiasa uh, Bersemangat untuk salat adalah Di yaumul akhir nanti Awal perkara yang dihisap Yang ditanyakan yang ditimbang oleh Allah adalah solat. Awwalumah, bila Abu Yamalkiyama asolah. Begitu kita tidak solat, tidak meskipun kita puasa, zakatnya banyak, hajinya berkali-kali, rajin shodaqoh, maka tidak ada jaminan bahawa dia bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah. Bisa jadi semua itu menjadi sia-sia, karena solatnya ditinggalkan dengan sengaja. Jadi amal yang pertama kali akan dihisap untuk seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholat Apabila sholatnya baik atau lengkap, maka baiklah seluruh amal yang lain Dan jika sholatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain Artinya sebaik apapun kita di dunia, seberapa banyak dan kita sodakoh, seberapa sering kita naik haji Seberapa sering kita menyantuni anak yatim fakir miskin, akan tetapi ibadah sholat tidak kita lakukan, itu sama dengan kita merusak sholat itu, sehingga amalan yang lain pun akan menjadi rusak. Nah, Bapak Berahim ⁄ Al ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ dengan, dengan ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ yang dalam kehidupannya itu Selama 40 tahun Beliaunya itu tidak pernah ketinggalan Takbiratul Ikhram Di masjid Artinya dalam kurun waktu 40 tahun itu eh, Tabin ini Ketika menjelang waktu Sholat sudah ada di masjid Ketika Mu'adhin mengumandangkan Atan pun sudah ada di sana Sehingga ketika imam Bertakbir untuk takbiratul Ikhram Maka eh, Tahap tabin ini sudah ada di belakang Imam dan itu dikerjakan selama 40 tahun. Insyaallah beliau adalah Imam Hasan Al Basri. Masyaallah luar biasa. Itu bentuk kesungguhan perhatian kita terhadap solat itu seperti itu. Sehingga bapak-ibu sekalian tidak bosan-bosannya marilah kita mengingatkan diri kita sendiri, anggota keluarga kita, suami, anak-anak, mertua, mungkin kakak, adik dan seterusnya untuk senantiasa menjaga solat sebaik-baiknya. Bagi anak-anak yang masih dalam proses belajar pun Marilah kita didik mereka dengan sebaik-baik mungkin Mari ke masjid, mari jamaah ke musola Mari kita tunaikan. Apalagi setelah ibadah sahur biasanya Rasa kantok itu menyerang Sehingga menjelang subuh Banyak yang ketiduran Dan tidak sempat melakukan jamaah subuh di masjid atau musola terdekat Nah inilah yang kita khawatirkan e, Ibadah wajibnya justru tertinggal Karena Masjid e, Ya sifatnya mungkin terlalu Menggampangkan Bapak berhormat Allah Berikutnya yang kita perhatikan Hendaknya sholat yang kita lakukan itu Usahakan selalu tepat waktu Sesuai dengan dalil di atas Bahwa waktu-waktu untuk sholat itu sudah ditentukan Kemudian hendaknya kita berjamaah Karena pahala jamaah itu Apabila ada satu Kekurangan, satu dua kekurangan yang kita lakukan insyaallah Allah akan ditutupi oleh Uh, pahala berjamaah itu. Anas radiallahu anas an pernah menyaksikan Rasul bersabda, Nabi Muhammad saw selalu memotivasi umatnya untuk solat berjamaah dan melarang mereka pergi keluar sebelum imam mereka pergi. Jadi menunggu imam selesai baru boleh. Dan solat berjamaah lebih utama daripada solat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat. Dibandingkan dengan sholat sendiri Tentunya kita di, juga tidak boleh Sholat jamaah dengan mendahului imam Tunggu imam bergerak Baru kita mengikuti Tunggu imam rukuk Kita rukuk Imam iqtidal Kita iqtidal Jangan sampai kita mendahului imam Rasul bersabda Takutlah kamu Bila angkat kepalamu Dari sujud mendahului imam Karena Allah akan ubah Kepalamu jadi kepala keledai Hadis riwayat Bukhari Muslim Umu salamah r.a Berkata Rasul bersabda Bila selesai salam pada saat sholat di masjid Rasul berhenti sejenak Agar wanita pulang terlebih dahulu sebelum pria Nah itu beberapa adab yang bisa kita lakukan Apabila kita sholat di musholat, di masjid, di langgar-langgar Yang ada di dekat tempat kita Bapak Ibu Rahimahullah Demikianlah e, beberapa hal terkait dengan ibadah sholat Yang marilah kesan nantiasa kita lakukan dengan sebaik mungkin Kita ikhlas kita bersemangat dan sentiasa menjaga Tepat waktu berjamaah Dan e, melaksanakannya sesuai dengan Apa yang dicontohkan Rasulullah Semoga Allah Ta'ala memudahkan e, Semua urusan kita Meriduai ibadah kita Dan menerima serta menggantinya dengan Yang lebih baik Aku Lu luka ulihada fastagfirullah Subhanakallahumma bihamdika Syahadu an ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh